Mitra bisnis, pemerintah akan membatasi pelabuhan yang dapat melakukan aktivitas ekspor dan impor dengan dalih melindungi produk Indonesia dari serbuan produk ilegal. Menteri Perindustrian Fahmi Idris mengakui, tidak semua pelabuhan memiliki petugas yang cukup untuk mengawasi proses ekspor-impor. Sehingga cara untuk memangkas impor ilegal adalah dengan menutup sebagian pelabuhan dari aktivitas ekspor-impor. Di ujung telepon sudah tersambung dengan direktur eksekutif Asosiasi Pengusaha Tepung Terigu Indonesia, Ratnasari Lopis. "Bu Ratna, apa komentar Anda?" Saya sangat setuju karena sekarang ini kan ekonomi kita itu sebenarnya kan lebih dirusak oleh barang-barang ilegal karena penyelundupan ya. Dan itu tidak bisa kita salahkan karena letak geografis kita yang begitu memungkinkan banyak pelabuhan ya. Apakah itu pelabuhan resmi maupun tidak resmi. Nah menghadapi krisis global yang terjadi saat ini, in the short time itu yang paling harus kita lakukan adalah bagaimana kita melindungi pasar dalam negeri agar diisi oleh produk dalam negeri juga, sehingga kita tuh bisa survive. Karena sesungguhnya negara kita itu adalah pasar yang potensial, penduduknya yang padat. Jadi saya sangat setuju gitu bahwa dibatasi beberapa pelabuhan yang dapat melakukan ekspor-import, sehingga pengawasannya itu bisa lebih seksama. Sepertinya pemerintah sudah lebih memperhatikan UKM, Bu. Kita kan belajar dari krisis 98. Krisis 98 itu ternyata yang survive itu kan UKM. Nah, pemerintah tentunya melihat ahli ini bahwa bagaimana UKM itu harus tetap berdaya, harus tetap ini. Karena sekarang ini kan sesungguhnya yang sedang krisis itu kan di luar negeri. Jadi ini khusus lebih kepada perusahaan besar, ataupun juga pemodal-pemodal usaha saham kan itu yang terkena. Kalau yang dibawa, coba aja tanya, bingung kan ada apa sih krisis global, apa sih? Apakah benar kalau selama ini kita kewalahan dengan banjirnya produk impor? Itu betul. Sebagai contoh misalnya kita kan dulu ada fenomena demi barang murah dikonsumen, kan sempat dulu boleh pakaian bekas waktu zaman krisis. Padahal itu adalah satu keputusan yang sangat buruk. Kenapa? Melibas industri garment berapa ribu yang gulung tikar, ya kan? Nah itu kan mengakibatkan pengangguran, daya beli konsumen ada itu kan karena dia menjadi tenaga kerja kan waktu itu kebijakannya bagaimana murah dikonsumen, import semua nol. Nah itu kan mulai rusaknya di situ kan di ekonomi kita. Dan ada pernyataan bahwa tahun depan Indonesia akan mendapatkan serbuan dari mereka lebih besar lagi, Buratna. Itu kemungkinan karena sekarang kan gini di luar itu yang pasti barang-barang yang harusnya mereka ekspor ke Amerika misalnya ya, atau ke Eropa di sana kan daya beli turun atau mungkin beberapa pesanannya di cancel dan lain karena krisis likuiditas kan di negara-negara tersebut bisa saja mereka lempar ke negara-negara maju dengan harga yang murah. Nah ini kita harus antisipasi. Nomor satu adalah kita harus mengoptimalkan tools e, WTO yang diatur di WTO seperti anti dumping, seperti safeguard. Nah itu tentunya pelaksananya adalah siapa di pelabuhan kan biar cukai. Nah saya sih setuju. Makanya kalau pelaksanaan ekspor impor itu juga atasi labuhannya karena memudahkan untuk pengawasan yang ketat. Demikian Ratnasari Lopis. Saya Dewi Sindawati.